Haishar al ulama al-fudala, haishar al-asatidz al-kirama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh di Masjid Al-Kautsar Cimosari yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih dipulihkan kesehatan oleh Allah Subhanahu sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah. Pada bulan mulia yaitu pada bulan suci Ramadhan, mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan pahalanya dilibatkan akan Allah, amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sudah masuk pada hari ke 24. 24 malam 25. Ya, 24 malam 25 sekarang. Nah, jadi nanti malam itu Istilahnya maleman ya. Ya. Sejauh ini alhamdulillah kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban pada bulan suci Ramadan mulai dari puasa fardu dan juga Perintah-perintah sunnah lainnya malam hari kita torowe berjamaah dan juga sholat witir berjamaah terusan dan amalan-amalan yang lain barangkali diantara kita juga sudah ada yang mengeluarkan kewajiban zakat fitrah tapi mungkin juga masih ditunda menunggu akhir mendekati akhir ramadan semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini memang bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Ini ibarat orang sekolah, maka bulan suci Ramadan adalah ujiannya, gitu ya. Setelah ujian, nah nanti pada akhir bulan Ramadan alias awal bulan Syawal hari lebaran nah itu menerima rapor begitu ya. Kalau hari-hari biasa dulu waktu kita sekolah ya ini yang hadir kan bapak-bapak sudah sepu-sepu, ibu-ibu juga ya sudah sepu-sepu. Kayaknya enggak ada remajanya ini. Ya waktu kita sekolah dulu nah kalau mulai dari awal sekolah masuk belum ada ujian habis liburan kan enggak langsung ujian gitu ya lama sampai semester akhir baru kita ini ujian kan begitu ya ringkas cerita ujian untuk itu apa ya untuk mendapatkan nilai terbaik nah, kapan kita mendapatkan nilai terbaik tak kala pembagian rapot nah, kita dapat nilai terbaik bagi yang naik kelas kita syukur syukur apalagi sampai juara satu Buar Rasanya hati senang sekali tapi yang bagi tinggal kelas wah ini musibah begitu kan ya musibah kita uh, tentu yang tinggal kelas itu alias enggak naik kelas itu ya malu ya ini dan segala macam itulah akibat apa biasanya akibat tidak mau sungguh-sungguh dalam belajar menjelang ujian apalagi dari awal uh, masuk sekolah demikian juga barangkali hidup ya hidup jadi dimulai apa terima rapor terima rapor tanggal berapa tanggal 1 Syawal lebaran tapi itu kehidupan biasa, mulai dua syawal, nah, dua syawal itu masuk, berat masuk sekolah masih giat, ya, biasalah santri baru atau murid baru masih giat, ya, sudah, nah, sudah nanti dapat satu bulan mulai kan gitu ya, biasa itu ya, kalau anak sekolah ini mulai kenal sama teman-temannya, kalau asalnya yang bagus-bagus dok, nah, satu bulan dua bulan mulai kenal yang akan nakal nakal sedikit gitu ya, nubiat juga. Hidup ini habis syawal nanti selesai syawal, lah mulai kenal sedikit maksiat maksiat, dikit dikit. Ya, itu kebiasaan manusia. Nanti sudah pertengahan semester, waktu temannya yang nakal sudah dibawa masuk ke rumah segala ya. Nah, bulan ketujuh bolos, bulan ke kedelapan hilang. Begitulah kehidupan manusia, begitu juga kita pada bulan Ramadhan ini, ini berat ujian, habis itu menerima rapot, yes, alhamdulillah mudah-mudahan kita semuanya rapot kita baik semuanya, mudah-mudahan kita ranking satu semuanya begitu ya, allahumma, amin. tapi apa setelah itu, setelah mendapatkan ranking satu itu apa yang akan kita lakukan? Nah, ini yang perlu diingat mestinya. Kalau kita ingin ibarat anak sekolah, tetap akan menjadi bintang pelajar, terus maka dia harus jadi kutu buku. Nah, begitu, jadi kutu buku dari awal sampai akhir. Teman-temannya ada yang bolos sekolah, ada yang main, ada yang ini dia di perpustakaan baca. Kalau misalnya zaman sekarang ada kursus, ikut kursus kiat. Maka nanti di akhir nah, kenaikan lagi, naik pangkat, dia akan juara satu lagi kan begitu? Demikian juga kita. Kalau kita habis Ramadhan ini ingin menjadi juara satu pada Ramadhan akan datang. Maka enggaklah kita menjaga amalia kita setelah syawal. Harus bagaimana setelah syawal itu? Kita pernah mendengar dari keterangan para guru, para ustad, para kiai. Ini bentuknya lain tapi gampang untuk diingat. Orang yang habis melaksanakan ibadah haji itu kan ada dua macam namanya ya. Haji mabrur atau haji mabur kan gitu ya. Mabrur itu diterima, mabur hilang. Seperti angin kan begitu. Apa bedanya haji mabrur dengan haji? Mabur itu apa ya? Hmm. Kalau mabrur adalah haji yang bila mana orang tersebut sebelum berangkat haji. Ibarat gampangnya saja kalau ke masjid hanya sholat lima waktu langsung pulang ya orang baik, ong oh, di masjid kan orang baik. Kemudian dia berangkat haji. Nah, ternyata setelah pulang haji bukan sekedar dia setiap waktu datang ke masjid. Tidak. Datang duluan, iktikaf kemudian di masjid. Pulangnya terakhir waktu orang sudah pulang semua baru dia pulang. Untuk iktikaf, untuk zikir, untuk ini. Oh, ini pertanda hajinya haji mabrur. Yang semula kalau ketemu orang ya sodako Biasa sodako Lagi punya duit sodako, tidak punya duit ya tidak Atau gampangnya Ya kalau sodako seribu, dua ribu Ya, ya seumumlah lah, orang minta kasih seribu Banyak kan yang seribu Lima ratus orang-orang begitu ya, 500 orang, ribu, gitu, ya. Nah, Kalau ke masjid seribu Nah setelah aji, Ternyata hajinya pampur Bukan seribu, lima ribu, sepuluh ribu Bahkan dia tidak ingin diketahui sama orang Lihat orang kosong, masukkan di kotak 10 ribu, 20 ribu Kenapa? Biar haji saya mabur Ya inilah pertanda orang yang hajinya Mabur Berbeda dengan haji mabur kan gitu Ya ya apa? Ya semula orang ini Masya Allah, ya ke masjid Ya sholat lima waktu Bersama jamaah Masjid Pulang dari haji Ya entah membuat kesalahan atau apa Atau bermaksiat di Mekah atau di Madinah Sehingga hajinya tidak mabrur tapi mabur misalnya ya. Pulang dari haji tanpa malas itu, Tidak pernah ke masjid, Tidak pernah ke kawa i'tikaf, enggak pernah sholat jamaah, hasil tambah hilang ini. Ini hajinya haji mabur, bukan haji mabrur itu pertanda. Gimana dengan kita puasa? Ya walaupun tidak sama tapi ada keserupaan. Puasa itu ada yang puasa yang mabrur alias makbul ya. Ada juga yang mabur hilang, berpuasa hilang, selut hilang Luis. Walaupun ini puasa dianggap siksaan ini. Waduh, kapan mari posoi, keselau, ya, sumpek posoi. Ini tak boleh, ini tak boleh. Pengen main, hiburan tutup. Ya, kepingin makan, warungnya tutup, repot tuh. Nah, ini naudzubillahin kita lagi. Biasanya bagaimana orang yang demikian ini? Umumnya yang Mabur-mabur ini ya. Bukan mabur tapi mabur. Ya begitu. Setelah bulan puasa. Hilang sudah amalan puasanya. Lenyap. Nah, karena itu. Para sahabat. Itu konon atau dulu. Ingin menjaga. Kemaburan, kemakbulan. Puasa dan ibadah. Ibadah Mereka itu biasanya. Menjaga keadaan hampir menyerupai bulan Ramadan itu selama 6 bulan selama 6 bulan nah, ini para sahabat, jadi habis syawal ya, kemudian bul-kehidah, bul-hinjah apa so far apa jumadil ulang itu menjaga jadi kalau misalnya Bulan Ramadan itu Kalau malam darusan misalnya Itu mengadakan darusannya Sampai bulan Jumadil Ulang Kalau misalnya Puasa atau bulan Ramadan itu Abis sholat Isya sholat terawih Sholat terawih Berapa? 20 rakaat bagi kita ya tambah sholat wetir 3 rokaat ringkasnya sholat malamnya 23 rokaat mereka-mereka para sahabat itu kemudian setelah syawal itu sholat malam sholat malam setara dengan sholat tarawah atau dan sholat wetir itu begitu selama berapa 6 bulan apa tujuannya tujuannya kata mereka atau dalam pandangan para sahabat kita ini gak, gak tahu kapan diterima Ibadah kita Nah agar diterima Selama Ramadan itu Maka setelah Ramadan Biar jadi mabrur Ramadannya itu makbul Diterima maka membiasakan diri Dengan apa yang dilakukan pada bulan Ramadan di hari setelah Ramadan selesai Mulai syawal dan seterusnya Itu yang dilakukan oleh para sahabat Sohabat Taala, Sekalipun berbeda Misalnya kalau darusan, ya, kalau darusan, kalau romatan darusan bareng-bareng di mana? Di musala, di masjid. Maka setelah itu mereka mengatakan, "Ya sudahlah, saya baca sendiri di rumah." Selama berapa? 6 bulan. Begitu para sahabat radhiyallahu anhum demi menjaga kemab bulan atau kemabruran orang yang sedang beribadah pada bulan suci Ramadan. Ya. Nah, sudahkah kita seperti beliau-beliau? Nah, ini pertanyaan. Ataukah kita ini setelah bulan suci Ramadan. Ya sudah. Selesai-selesai. Ya. Nah, Ududhu Bilaimin. Nah, Kalau itu. Kalo, ya wais, selesai-selesai. Apa is mau gue? Uh, ramadannya sudah selesai. Bulan suci sudah selesai. enggak ada suci lagi sekarang. Akhirnya berbuat mau sendiri. Tidak terarah. Ini pertanda na'udzubillah Kurang makbul di dalam Ibadah, puasanya Atau tarawihnya Atau amalan-amalan uh, baik Di bulan suci Ramadan Kita mencari apa saja Beda bulan Ramadan ini dari kebaikan itu ada Disediakan Kita mencari surga Setiap bulan suci Ramadan Surga dibuka oleh Allah Bukan sekedar dibuka Dalam hadis-hadis ini Surga-surga itu pada berhias diri. Untuk menerima tamu-tamu Ramadan. Ya, menerima tamu-tamu Ramadan. Jadi kalau mencari surga di bulan suci Ramadan. Itu surga sudah dibuka atau membuka diri. Kita takut pada neraka. Neraka menutup diri. Kalau bulan suci Ramadan. Karena itu di bulan suci Ramadan. Ya, mayoritas mati Islam ya yang sadar ini. Mau maksiat rasanya gimana? Rumah-rumah tun kok maksiatkan gitu ya? Karena nerakanya ditutup oleh Allah SWT. Bukan sekedar itu. Setan-setan pada diikat. Setan-setan pada diikat. Ya sudah. Ya karena setannya diikat. Maka minimal sekali orang akan berbuat maksiat. Loh kalau macam rumah tun berbuat maksiat gimana itu? Itu adalah hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu diciptakan... Inna nafsala ambaro tu pisu sesuanya nafsu itu sendiri diciptakan oleh Allah untuk mengarahkan kepada keburukan lebih kuat daripada mengarahkan kepada kebaikan. Maka nafsunya yang bekerja. Tapi nafsu itu akan lebih menggaung bekerja mengajak orang kepada kemaksiatan kalau didampingi oleh setan. Lah kalau Ramadhan setannya diikat di belenggu oleh Allah subhanahuwataala maka Nafsu ini tidak begitu Mengarah kepada keburukan Walaupun jati dirinya itu Selalu mengajak kepada keburukan Tapi berhubung Tidak digelitikin oleh setan Tidak diajak, tidak dipengaruhi oleh setan Maka umumnya pada bulan suci Ramadan Ya orang-orang yang mau maksiat itu Masih ada rasa malu Ya Karena kemanusiaannya masih ada Dan malah ikatnya lebih dekat kepada orang-orang Islam Begitu Contoh, contoh. Ada orang yang apa ya, orang Islam ini ya kalau bulan ya sudah maklum lah, gak bahagia kita, kita bahaja. Ada orang Islam tidak puasa, orang laki-laki tidak -laki puasa. Yantah lah, entah karena apa pergian, gitu ya. kemudian keluarganya puasa. Maka dia ini ya rotok daplek gitu ya. Dia mau makan, gimana kalau bulan puasa? Ya kalau bukan yang nemen-nemen kurang ajarnya itu, ya singitan kan gitu kan? makanya makanya singidan. Ibu-ibu tatkala uzur, ya Bu ya. Kan enggak apa-apa makan ya. Tapi gimana? Apakah makan terang-terangan di depan orang banyak kayak kalau bukan Ramadan Tidak Mas Malu ah kelihatan orang yang apa? wasa. Kan begitu. Apapun alasannya, mau malu, mau menghormati, ya. Itu mesti dilakukan oleh orang-orang baik. Orang musafir kan enggak apa-apa Ibu Bapak-bapak musafir enggak puasa kan? Enggak apa-apa. Iya enggak? Tatkala musafir tidak puasa, tapi mau makan. Gimana rasanya pada bulan suci Ramadan? Yo, kayak enak-gak kaya enak gitu kan ya. Singitan, ya atau sembunyi. Demikian juga. Itu apa? Ya, karena nafsunya ini masih didekati oleh para malaikat. Nafsunya masih terkegang di bulan suci Ramadan. Nah, kedua. Nafsunya tidak di, tidak didekati oleh setan. Kenapa? Karena setannya di... Belenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pada bulan suci Ramadhan. Cari apa saja kebaikan ada. Semangat berbuat baik juga ada. Memang Allah menciptakan rasa semangat. Pada orang yang beriman. Itu khususnya pada bulan suci Ramadhan. Ya, orang mau soda. Kok, orang mau apa saja lah. Bahkan kadang-kadang. Orang yang dalam kesehariannya itu. Biasanya kadang-kadang ngomong jorok, Kadang-kadang. Mesul lah kata orang singkosari. Tapi pada bulan suci Ramadhan. Seringkali nggak ketekan gitu kete mesu, tuh poso-poso kok ya mesu kan gitu ya. Nah, kenapa? Itu adalah suatu hal yang bagus ada pertahanan dalam tubuh manusia yang puasa ini. Masalahnya kalau sudah selesai bulan suci Ramadhan, setan pada dilepas, nafsu tidak terkekang, nggak ada puasa, bulannya sudah bulan biasa bukan bulan yang dimuliakan. Ya, ini menjadi permasalahan tersendiri bagi kita umat. Islam. Nah, para sahabat mengajarkan atau memberikan contoh gimana? Yaitu mereka berbuat seolah-olah bulan Ramadan masih berkelanjutan sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Ah, itu mereka menjaga betul. Wah, ini tantangannya berat. Tantangannya berat. Sama dengan orang puasa sunah bulan Syawal. 6 hari itu kan tantangannya berat Tidak? Nah itu Padahal disitulah sebenarnya letak dari tantangan berat itu adalah Mengandung pahala yang sangat besar Karena itu dalam hitungan Nabi Salallahu Alaihi Wasallam bersabda Siapa orang yang puasa pada bulan syawal 6 hari Maka sama halnya dia ini sudah puasa setahun suntuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bil makna artinya begini Bapak-bapak dan Ibu, -Ibu. tatkala kita puasa pada bulan suci Ramadan hitungannya berapa 30 hari padahal setiap kebaikan itu bi asyri amsalihah diberi pahala dengan 10 kali lipat lah kalau 30 hari dikali 10 itu kan berarti 300 hari pahalanya. Ya enggak? Pahalanya seperti 300 hari. Satu tahun berapa hari? 360 hari. Berarti kurang berapa? Kurang 60 hari. Agar 60 hari itu dapat. Maka diperintahkanlah puasa 6 hari pada bulan syaudh sehingga hitungannya menjadi 6 x 10 kan gitu ya 10 mahala menjadikan berapa? 60 kalau dihitung dengan Ramadan jadinya 360 karena itu menurut Nabi siapa orang yang puasa bulan Ramadan dilanjutkan dengan bulan syawal 6 hari maka seperti orang itu melaksanakan puasa setahun, setahun atau luar biasa Ya. Nah, setelah itu apakah boleh puasa? Ya boleh. Kalau mau 6 bulan puasa juga boleh, bahkan itu abdul Ya, yang kata tadi uh, Gimana para sahabat radhiyallahu taala anhu itu melaksanakan kebaikan menjaga. Menjaga ini ya. Menjaga kebaikan selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu mereka berharap mudah-mudahan dengan 6 bulan kebaikan yang dilanjutkan dari puasa kata para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu mudah-mudahan itu kelihatan puasanya puasanya diterima oleh Allah puasanya menjadi puasa yang makbul yang mabrur begitu luar biasa ya belum lagi ini akhir bulan suci Ramadan ini yang saya baca sinaripun akibat oleh perintah Allah taala. Itu kalau sudah akhir bulan puasa, beliau itu berada seringkali di mihrab. Mihrab itu tempat imaman gitu di masjid yang beliau bidangi. Itu kalau malam hari beliau berada di mihrab ini menangis. Menangis itu pada setiap akhir bulan suci Ramadan. Apa yang dikeluhkan? Yang dikeluarkan oleh beliau, Ramadan dihitung, sudah semakin hari semakin habis. Gimana nanti? Ya, harus menunggu Ramadan satu, satu tahun lagi. Jadi kalau merindukan bulan suci Ramadan itu, menunggu satu tahun lagi, lama. Padahal beliau sangat mencintai pada bulan suci Ramadan, sehingga merasa takut kehilangan Ramadan. Karena takut kehilangan Ramadan, beliau sedih sampai menangis berbeda dengan kita ini Romo sudah detong ini ini hari keberapa hari ke 25 alhamdulillah lima hari lagi lebaran alhamdulillah ya wah sudah siap kalau kita hitung hitung sudah hitung ini bahkan sudah wah suami istri dengan anak anaknya nanti anu ya hari raya kita mudik waduh sibuk ya dah sibuk mempersiapkan mudik itu kita berbeda dengan para sahabat, para ulama terdahulu tidak demikian. Ya. Nah inilah apa namanya? Dikatakan sebenarnya bulan suci Ramadan ada al-madrasah. Nah, madrasah sebenarnya adalah madrasah itu sekolah. Sekolah yang bonafid. Ibarat ini Kalau dalam apa ya? Dalam dunia hiburan barangkali Ramadan ini seperti pendegar barangkali ya. Orang ingin menjadi pendekar itu ya latihan butuh temen kan. Orang mau jadi petinju ulung kan ya, petinju ulung ya latihan samsaknya pendino kan gitu. Nah, kalau sudah menjadi petinju ulung samsak sudah jebol semuanya. Tanding menang dia. Lapor terus seorang petinju misalnya, mari kita turu, dok tidur, dok ya kembarot kan gitu ya. Betul nggak? Makalau orang sudah jadi juara satu kalau dalam dunia apa? Dunia tinju misalnya. Harus gimana Pak? Ya menjaga. Bila perlu nanti tahun depan dia menang lagi. Sabonya. Didapat demikian dan seterusnya. Semua perlombaan itu kan begitu Pak. Ya tak? Nah, apalagi zaman sekarang kadang-kadang ini ya. Lepas kita senang gak senang. Kita bicara teknis ini ya. Ini kan ada sekarang. Contohnya Pak Indonesian Idol misalnya ya. Lomba nyanyi. Kan begitu. Wah lomba. Itu kan sampai berapa bulan gitu kadang-kadang ya satu bulan dua bulan sampai mulai dari yang tiap hari sampai nanti seminggu sekali kemudian di apa namanya dimintakan pendapat atau sms dan segala macam ini apa tujuannya kalau sudah menang terus apa tidur ya tidak mereka ini padahal itu kemaksiatan sudah menang kemudian woro-woro kemana-mana tampil sana tampil sini menjadi istilahnya seorang bintang kan begitu gitu ya istilahnya itu kemaksiatan loh semacam begitu. nah ini anggap sini audisi ya misalnya kalau bahasa TV ya ini audisi, Ramadan ini audisi dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. nah sekarang ini kalau bahasa Gurawonya orang Trave kan banyak penuh dengan kemajuan kan gitu ya. hari pertama masih penuh masjidnya, hari kedua sekarang sudah berapa soft tinggal pak? ah tambah maju, tambah maju, tambah maju kan begitu ini ibarat audisi ya sudah yang rontok itu pak yang belakang belakang dulu asalnya ramai itu rontok ya udah ya tinggal berapa audisinya tinggal sedikit lah ini calon calon jawara jawara ini kan bagaimana apa sih ini kita mendapatkan polling terbesar tertinggi adalah yang ikut sampai teraweh terakhir misalnya ya sudah apa sih itu ada pengumuman menang. Saudara-saudara pada tanggal satu Syawal nama saudara adalah pemenang misalnya ya tepuk tangan tepuk tangan semuanya ibarat begitu terus habis itu tidur ya sudah nggak dapat padahal katanya ini orang-orang yang di TV itu wah ini jalan menuju kesuksesan kalau setelah mendapat juara satu nanti tampil di mana-mana akhirnya duitnya banyak karena diundang di mana-mana kan gitu ya. Itu dunia, pandai lu itu kemaksiatan Semacam begitu Gimana dengan kebaikan kita ini Romantun kan madrasah, Romantun audisi kebaikan Setelah romantun gimana Satu syawal, dua syawal Apakah kalah kita Kalau kita kalah ya sudah Habis audisi menang, tidur, tidak dapat apa-apa Hilang namanya Juara satu pun hilang Tapi bagi yang kreatif Juara satu bisa ke mana mana Jangankan juara satu, juara lima itu loh bisa tampil, kemana mana kalau kreatif demikian juga kita kalau kita ini kreatif dalam bidang agama, kreatif dalam bidang ibadah, ya, maka di hadapan Allah, kita akan menjadikan juara-juara dan diundang oleh, ya, komunitas, ya, barangkali gambarnya diundang oleh komunitas para malaikat misalnya gambarnya, ya, wakilnya kita di hadapan para malaikat ini terhormat kalau kita terhormat Ibarat audisi kita menang di mana mana diundang diundang dibanggakan Maka Allah pun akan membanggakan kita Di hadapan para malaikat Dengan amalan-amalan baik yang kita Lakukan setelah bulan suci Ramadan itu begitu Nah semacam itulah kurang lebih Yang diajarkan oleh para sahabat Dengan menambah Waktu seakan-akan Ramadan Berapa bulan tambah 6 bulan lagi ringkas Menjadi 7 bulan Dengan Ramadan aslinya Ya, Alias perilaku Ramadhan dijaga sampai 6 bulan berikutnya. Barangkali itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT pada bulan suci Ramadan. Dan dijadikan amalan yang makbul. Amalan yang diterima oleh Allah SWT. Dan juga amalan tersebut dijaga sampai akhir hayat kita dijadikan amalan yang dapat memberikan syafaat demi kebaikan kita di dunia wal akhir itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya hadha walafumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh